seseorang yang sedang menolong orang kecanduan dapat menyebabkan petaka buat dirinya sendiri? Mereka yang terlibat dengan seseorang yang berjuang dengan ketergantungan alkohol perlu belajar cara menetapkan batasan yang tepat. Apa itu sebuah batas? Sebuah batas merupakan garis yang seharusnya tidak dilewati. Sebuah batas merupakan penghalang yang menyediakan perlindungan dari bahaya eksternal dan menjaga terhadap bahaya internal. Mereka yang terlibat dalam menolong seseorang yang berjuang dengan ketergantungan alkohol, perlu belajar cara menetapkan batasan yang tepat. Batasan-batasan ini akan membantu Anda untuk tidak mengambil tanggung jawab yang berlebihan. Tanggung jawab milik orang yang memiliki kecanduan alkohol atau Tentukan batasan Anda, komunikasikan batasan Anda dan berpegang teguh pada batasan Anda Ingatlah perkataan bijak yang diberikan kepada kita dalam Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancal